Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang haji. Haji adalah merupakan salah satu rukun Islam yang terakhir. Di mana rukun pertamanya adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan terakhir haji. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, banyak orang yang melakukan haji tapi tidak tahu makna haji yang sesungguhnya haji artinya adalah menyengajak atau kalau dalam bahasa, menurut bahasa haji itu dari kata tawazah bertatap muka atau bertemu Nah, dulu Rasul lakukan haji ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan Islam sebanyak mana umat Islam di dunia Lalu setelah mereka berkumpul dan tawajah, bertemu dengan Rasul mereka kembali ke kampung haramnya dengan membawa hikmah-hikmah sehingga mereka membawa keadilan, keadilan bagi uh, tempatnya, keadilan bagi orang-orang di sekitarnya yang tadinya pelit menjadi lebih uh, memberi, lebih bijak dan lebih sedagar. Tapi anehnya orang yang hajian malah jadi lebih pelit ketika pulang ke Indonesia entahlah itu ada sebagian orang yang bercerita seperti itu dan dulu pencapaian haji ini adalah pencapaian rasa cinta mereka kepada Rasul yang ingin bertemu dengan Rasul nah sekarang pencapaian haji di sini adalah pencapaian ego karena dia merasa dirinya telah mampu wah ini aku ini sudah mampu ini haji saya haji tidak mampu dan anehnya, ini kok haji sekarang ini malah menjadi jabatan, menjadi nama, menjadi gelar. Kan lucu, dulu juga Nabi Muhammad bukan haji Muhammad, tidak dijadikan gelar haji itu. Nah kenapa kok sekarang haji ini jadi gelar, bahkan seolah-olah pangkat kebanggaan. Ketika ada se seorang bernama misalnya, tarolah namanya itu Udin. Dia terhajian, dia kaya misalnya di kampungnya, tapi dia tidak peduli ada tetangganya yang sakit, tidak peduli ada tetangganya yang tak dia hajian. Kenapa hajinya itu untuk mencapai itu bahwa yang mampu, untuk mencapai itu bahagian yang soleh. Jadi pun haji ini sempurna, seolah-olah dengan haji dia secara topak ilmuan sempurna, keislaman sempurna, materi juga dia orang yang mampu. Akhirnya apa yang dicapainya adalah bahawa dirinya mampu disebutnya Pak Haji oh Hajah Bu Sholah itu kebanggaan kebanggaan apa? kebanggaan itu lalu nilai ibadahnya di mana? di mana letak ibadahnya? sedangkan Haji itu adalah sama seperti halnya sahada, sholat jangkat wasa Ketika seseorang misalnya dipanggil ketika ada sebuah acara, atau misalnya dia seorang pendakwah dipanggil. Silakan Pak Udin maju ke mimbar langsung berbisik kepada naratornya. Pakai Haji itu juga kan berat. Itu Haji itu kan juga pencapaian katanya, pakai uang. Akhirnya setiap kemanapun harus disebutkan nama hajinya. Silakan Pak Haji Udin ke mimbar. Nah ini apa-apa kan -apa? sih bagi saya ini ini pembohongan karena haji itu bukan lelah nah kalau seandainya dia pengen dipanggil haji kenapa tidak dipanggil juga sahadat sholat dan jakat juga puasanya umpamanya misalnya mau dipanggil seorang uh, kepadanya profat kami persilakan sahadat sholat jakat puasa haji udin semuanya itu bohong kalau seandainya haji ini ini dijadikan atau dipakai untuk menjadi sebuah gelar kehormatan. Haji ini bukan gelar kehormatan. Bahkan orang yang harusnya haji itu malu ketika disebut haji itu. Tidak mau disebut haji karena itu suatu hal yang memalukan. Ini yang lucu ini hanya di Indonesia dan di Malaysia haji dijadikan gelar. Gelar apa? Gelar atas ego, gelar atas kesombongan. Wadinya telah mampu. Itu yang dicapai. Apa nilai ibadah yang dicapainya? Apa nilai ibadah yang dicapainya ketika masih ada tetanggan yang sakit? Masih ada tetangganya yang belum makan? Malah dulu dalam ceritanya ketika Rasul berkumpul dan mengumpulkan, ya tetap itu, hajian. Ada seseorang yang menentu salam. Ya Rasul, saya punya salam. Dari sahabat saya di kampung, Dia S.I.A. Dia salam, katanya, karena udah tiga kali mau ke sini, mau bertemu Rasulullah, dia udah mempunyai duit, ternyata ada tetangganya yang rumahnya roboh. Akhirnya uangnya dipakai dulu untuk uh, tetangganya yang rumahnya roboh. Tahun berikutnya, ketika dia mau hajian, mau ketemu dengan Rasul, tahu aja ada tetangganya yang sakit. Akhirnya dia berikan uangnya itu untuk tetangganya yang sakit tahun berikutnya seperti itu sampai ketiga kalinya dia tidak pernah bertemu dengan Rasul dan akhirnya ketika saya mampu kesini dia mengetik salam kepada Rasul maka Rasul berkata katakan kepadanya bahwa dia telah menjadi haji yang mabrur meskipun dia tidak bertemu dengan saya meskipun dia tidak datang kesini tidak datang ke Mekah ini atau tidak datang ke Madinah dia telah menjadi haji mabrur Karena sesungguhnya haji mau bukanlah datang ke suatu tempat di arus sana, tapi ketika kamu menyengaja berbuat kebaikan, menyengaja kamu berbuat kesolehan kepada orang-orang di sekitar kamu. Ketika misalnya ada tetangga kamu yang kelaparan, terus kamu berikan sedikit makanan yang kamu miliki kepada mereka, atau berikan setengahnya. Apalagi yang bagusnya berikan semuanya. Karena itu menyengaja berbuat kebaikan. Ada tetanggamu yang sakit, kamu bawa ke rumah sakit Diburus Ketika dia tidak mampu dibantu, itu artinya haji. Itu artinya haji itu menyengaja berbuat kebaikan. Karena niat tidak mati. Kita bukan berarti harus ke arah. Apa yang dituju sekarang pada dasarnya dan kebanyakan adalah pencapaian itu. Pencapaian bahwa ini. Aku udah mampu Nih aku udah Islam yang sempurna Tapi apa nilai ibadah Yang didapat Saya rasa Nah no. Maka saya ini Menegaskan kembali bahwa haji Bukanlah sebuah gelar Haji bukanlah sebuah kehormatan Dan dijadikan gelar Yang harus nempel Mengikuti namanya Kalau sama menyediakan bernama Udin, pengen diberi gelar haji Udin, sudah saja bawa dengan syahadat, salat, zakat dan puasanya, diikut sertakan ingat haji bukanlah gelar, kehormatan atau apa haji bukanlah pencapaian ego, untuk menunjukkan kepada orang lain bahawa dia tidak mampu haji adalah sebuah ibadah yang mengajar berbuat kebaikan kepada siapapun bahkan kepada tetanggamu saudaramu atau kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sementara kita haji ke Arab, sementara ternyata saudaranya masih ada yang belum makan, saudaranya ada yang masih butuh bantuan, tapi dia tidak peduli karena dia mencapai ego-nya itu. Maka dari sini saya mengingatkan kembali bahwa haji bukanlah sebuah gelar kehormatan yang harus menjadi embel-embel dalam nama kita. Terima kasih. Semoga video sekarang yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.